di lapangan, itu kumpul banyak ratusan orang manggil ustaz tempat lagi selama ada tahu manusia, itu menyenangkannya luar, luar biasa nah mereka punya kelompok-kelompok pengajian lagi -lagi yang jadi TKW di luar negeri itu mau Setiap minggu sekali nyempatkan pergi pengajian, bahkan buat kelompok-kelompok pengajian, majlis pengajian. Dan kita di Indonesia ini yang turah-turah waktu kok nganti turah klem berarti kerja. Nah, kemarin diundang untuk acara nih, ulang tahun. Majlis Sa'alim Sabang Yuen Long Ngucapi yang ngerdek Ini ya. ditonton saya Ini tidak salah berarti di sini. Ini teman-teman di Hongkong lagi menonton Yuen Long yeah. Majlis Sa'alim Sabang Yuen Long Yuen Long ini nama desa tadi ya Majlis ta Yang merola Masya Allah teman-teman kita dari Ponorogo, Pertojo Kerto, Nyawi masuk Nyawi, Nyawi, serakin mungkin ketinggal, <laughs> belum ketemu saya serakin Nyawi mak masuk, Suparjo mungkin kiat ini belum ada yang jadi TKW ini, Suparjo juga belum dengar, uh, kemudian Buitar, Malang. Ya, dari daerah uh, Jawa Timur sangat banyak. Jawa Tengah sekitar Purwokerto. Dan nah, menariknya, beliau Bunda ini buat pengajian di tempat pengajiannya itu beliau beliau sewa sewa seperti kos gitu ya. Tapi nyewa sekian kamar satu bulan cukup banget bayarnya 4.000 dolar Hong Kong. atau kurang lebih sekitar 6 juta. satu bulan bayar 6 juta. Untuk apa? Jadi markas pengajian. Jadi markas pengajian. Jadi kalau minggu kumpul di situ untuk pengajian. Pengajiannya apa? Belajar kak nanti ada guru-gurunya siapa gurunya TKW di sana yang dulunya di Indonesia pernah sekolah di madrasah aliyah negeri atau di pesantren, sebutan pesantren di sana jadi ustazah-ustazah ngajari teman-temannya. Nah, yang punya keahlian jahit, kursus jahit gratis. Sehingga Minggu dia pengaji Kemudian minggu pelajaran ya belajar kendang. Ya. Ya. Nah, setahun sekali mereka ulang tahun. Ulang tahun majlisnya Nah, saya pengin buat nih ulang tahun majlis Ar-Raudah ini kapan gitu ya. Pendirinya kapan juga ya railing gitu ya. Cantik tak kayak kentang. Gitu, ya. Yang cantik buat ulang tahunnya Raudah perlu ya. Ulang tahun majlis Al-Ar-Raudah gitu ya. Tanggal itu ya tanggal subuh. Wow, Wallahu wow, wow. ya, karena masjid Ar-Raudho ini sebetulnya berdirinya sudah jauh hari sekali. Saya masih awal awal waktu punya pengajian saya kasih nama Ar-Raudho. Dulu kalau Sabtu pagi habis salat subuh baca kitab Riyadus Salihin, ya, habis salat subuh jamaah baca wadul latif, baca riyadu solehin tadinya asalnya seperti, seperti itu jadi perjalanannya sangat pan, panjang nanti akan saya buatkan hari dan tanggalnya tahunnya gak usah pokoknya ulangan tahun, mau ulang tahun bu mesti gak judul ulang tahun gak benak potong kuenya gitu ya, ya potong kuenya ya bukan potong kue, judulnya makan yang enak eh? enak sudah nah ulang tahun yang keberapa kemarin ulang tahun majelis serbuk yang ke sembilan sana susah kalau mau Buat pengajian harus sewa gedung. Nah, gedungnya kan tergantung. Kadang dapat yang kecil, dapat yang besar, dan harus ada izin yang resmi dari pemerintah. Tidak, gam? gampang Nah, alhamdulillah dapat gedung yang enggak terlalu besar, tapi menampung seribu orang cukup. Nah, kemarin itu gedungnya, gedungnya full yang datang, empat empatan, bahkan sampai di luar gedung tidak bisa ma? masuk. Saya katakan pada TKW, TKW, saudari-saudari kita yang di sana. Jenengan, jenengan ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini jarang ada pengajian, banyak orang yang telanjang, betul? Banyak orang yang pakaiannya nggak karu-karuan. Jenengan di sini menunjukkan identitas muslimahnya, pakai jilbab, pakai busana muslimah, mau datang pengajian di tempat yang susah cari pengajian. Artinya ini luar. Biasa di Indonesia orang berangkat pengajian itu orang biasa-biasa saja karena pengajian turah-turah. Nah kalau di Indonesia tidak ikut pengajian berarti luar biasa. benar betul di Indonesia nggak ikut pengajian berarti luar biasa. Di Indonesia nggak pakai jilbab berarti luar biasa. Iya soalnya di sini orang pakai jilbab ya biasa pakai busana muslimah. Biasa. Lah muslimah enggak berbusana muslimah di negeri ini berarti muslimah yang luar biasa. Luar biasa apa saya enggak mau komentar. Dipikir sendiri, sen? Sendiri. Nah, kemarin ketua Majelis Taklimnya mewakili teman-teman, ini amanat ya, titip salam untuk semua teman-teman uh, di Ar-Roghah. Ini saya ucapkan salam mereka semua. Ini jawab ya. Waalaikumsalam. Ya, pengen kapan-kapan saya bilang kalau pulang ke Indonesia wajib mampir ke Solo. Ya, ikut Majelis Ar-Robbah. Nah, saya pulang dikasih hadiah ini. Nah, ini hadiahnya ada ada foto saya, Bu. Nah, ini dapatnya dari internet nih fotonya ini ya. Dipasang nih. Ternyata nih orang Hongkong kalau buat jadi warga negara Indonesia kalau sampai di Hongkong suruh buat begini-begini jadi pinter ya. Jadi bagus gitu ya. Ini teman-teman saya suruh buat kok enggak bisa ini. Ini saya canangkan nanti Insya Allah pintu gerbangnya Ar-Robbah bentuknya seperti ini. Jadi sebagai penghargaan saya buat teman-teman saya di Hong Kong yang mereka mau berjuang, ya, mau berjuang untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kira-kira kalau jadi pintu gerbangnya ar di depan gitu cakep tidak ini? Cakep ya? Cakep. Jadi sampai kapanpun terkenang, sampai kapanpun ter terkenang. Nah yang menarik setelah selesai pengajian saya didatangi tamu dari uh, kalau di Indonesia ada kedutaan ya. Di sana tuh KCRI ya, ah, ha? bukan KC, ya KCRI. Nah, konjen dia datang, kemudian bilang Habib di sini kami mendirikan NU Rintisan, NU Rintisan jadi NU Cabang Hongkong, oh, keren. NU Cabang Hongkong, mohon doanya, Habib, wasnokab doa full jangan khawatir ya, lanjutkan pokoknya lebih cepat, lebih baik, yang manfaat untuk semua orang, karena aliran ruwet-ruwet mulai merambat ke Hong Kong. jadi NU harus didirikan, diorganisir semua teman-teman yang akhidahnya sama, nah insya Allah doakan saja, bulan depan saya mau kesana lagi boleh urusannya, karena ada itu, yang ruwet-ruwet mulai mah Masuk tugas saya untuk jelaskan lagi apa tahlilan, apa yasinan, apa solawatan, karena sekarang udah ada yang di sana berani ngomong, ah juta haidilan don itu sudah sampai ke kesana. Ya sudah sampai ke sana, nah, jangan sampai nanti pulang ke Indonesia bawa virus kan, luar biasa. Nah, ini kita harus dakwah, ya harus dakwah kesana dan ke kesini. Cuman ya jangan sering se so sering, ngomong saya itu ninggal ke Indonesia lagi abode luar biasa. di sana paling cuman berangkat hari Sabtu, Minggu ceramah, Senin pu, pulang. sebentar loh, tidak lama lah, lama. itu sekilas perjalanan ke negeri Hong Kong. nah sampai di sana saya punya cita-cita, ya Allah, saya pengen kedatangan saya ke Hong Kong ini pasang niat gitu ya, bisa bawa hidayah buat diri saya dan hidayah untuk orang-orang yang di sana yang belum kenal Islam, kesian gitu. Karena orangnya baik-baik tapi belum kenal Islam. Dan saya pengin teman-teman saya yang muslimah, muslimin dari Indonesia yang kerja di Hongkong itu bisa menjadi pembawa hidayah. Yang lucu satu, Bib, ada namanya itu Mbak siapa tapi akhirnya Mi, saya panggil Mbak Mi gitu. Tapi bukan bak Mi, bukan ya. Mbak Mi kalau lagi nontonnya jangan tersinggung, jangan marah ya. Mbak Mi. Saya bilang, "Bib, alhamdulillah" eh Mbak Mi sama Mbak Musliyah itu ya. Mereka mengatakan alhamdulillah ee, bayi yang kami jaga karena ada yang tugasnya itu kerjanya jaga ba, bayi sampai besar. Bayi yang kami jaga itu sekarang sudah mau mbak, sudah bisa nyanyi salatun bisalamil mu'min. Wong Cina Hong Kong orang muslim. Nyanyinya ini sholat, suara tapi bapak ibunya yo ra mudeng yo apik mantuk mantu gitu. Ama oh, to yo ra mudeng kok. gitu kan. Bagus. Ini misalnya nyanyi ketok muni muni Arab gitu ya padahal ini selawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semangatnya teman-teman kita ini untuk mempengaruhi lingkungannya, ya, mempengaruhi lingkungannya agar menjadi lingkungan yang Islami. Nah, saya lihat organisasinya rapi, betul. Rapi organisasinya, ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharannya, program kerjanya itu apa, sumber dananya itu dari mana. Beliau-beliau itu kalau pengajian sampai jualan nasi, jualan nasi untuk anggotanya, kan anggotanya juga harus mak makan. Nah nanti nasinya, makanannya beli dari dari tempat pengajiannya, uangnya buat tempat penga pengajian. Kan pinter, ini pinternya luar. Biasa saya bilang ini teman-teman yang di Indonesia nih, yang di Rasulullah terutama nih ya, Mas Apri, Ucuk dan lain sebagainya. Ini harus lebih semangat gitu, jangan sampai kalah kalah pinter sama yang di luar sana. Kerapiannya dalam berorganik, berorganisasi rapi betul, sangat sangat rapi dan menyenangkan. Nah dari sana itulah e, nambah semangat buat saya, nambah semangat buat saya, jadi insyaallah Ramadan itu harus bisa program persolatan dijalankan harus bi bisa insyaallah sehingga nanti setelah keluar dari bulan Ramadan dan seterusnya, hasilnya udah keli kelihatan saya pengen teman-teman saya dan saya jadi guru untuk keluarganya dan lingkungannya sehingga keluarganya dan lingkungannya bisa sholat yang benar wubu yang benar, jadi orang yang manfaat untuk warga dan masyarakat sekitarnya, amin Allahumma amin, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok jawabnya tidak niat? Duh, tadi kan laporan liputan, bukan drama Liputannya sudah selesai Sekarang masuk kita mulai belajar bersama-sama Jadi setuju ya Kalau ini bentuk yang seperti ini jadi pintu gerbangnya Masjid ar Araludah Setuju ya Ini pun warnanya juga hijau ya Karena Allah yang saya maksud nanti kanan kirinya bentuknya kurang lebih seperti seperti ini. Cuma saya modifikasi sedikit disesuaikan dengan lokasinya sebagai kenang-kenangan dari dari masjid al ini Yuan Long, insya Allah. Nah saya jadi ingin belajar bahasa Cina, saya. bahasa Cina tapi Cina yang Hong Kong. Kenapa? Jadi nanti kalau dirasani mudeng, oh. ya dirasani nggak mudeng kan nggak enak ya. Kamu kamu kamu kamu. Oh harus oh, oh, oh, mudeng. Opo oh begini gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Swt, mohon maaf untuk ibu-ibu yang di lantai satu, kipas angin itu sudah saya siapkan, cuman tukangnya belum memasang. Kenapa belum dipasang? Karena bagian atas ini ngelusnya belum selesai. Jadi kalau diburkan di situ nanti tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus. Mungkin nunggu seminggu lagi atau seminggu setengah baru dipasang, mungkin ya. Ya insyaallah Jumat depan sudah ter terpasang. Jadi kalau ini jenengan kesemuan persis dengan saya di sini kesumuhan. Jadi mujahadahnya sumuk-sumuk dulu nih. Ya, kita mujahadah dulu sementara seperti ini. Dan mungkin mungkin Jumat depan atau Jumat yang akan datang, mungkin ya. Posisi ruang tengah ini sangat berantakan, sangat beran berantakan karena insyaallah temboknya akan segera saya robohkan. Yang di sini juga dirobohkan Atap ini juga akan dirobohkan Akan disatukan dengan belakang Diganti yang baru Nah kalau diperkirakan Pengerjaannya sekitar 8 hari Ya 8 hari itu mesti salah satu Jumat Ada yang kena gitu ya Ada yang yang kena Insya Allah 8 hari selesai Selesai 8 hari sudah nyatu dengan belakang Udaranya insya Allah jauh lebih Enak, Alhamdulillah besok pagi Mau ngecor yang lantai keempat lantai kecil atap itu Lantai keempat itu A, atap, tapi atapnya bisa buat dudukan. Ya atap kecil 7 kali 7 ya lumayan besar ya 7 kali 7 sebagai atap sekaligus untuk simbol bentuknya ee, bangunannya macam-macam berubah. Kita pucuklu. Ya, juglo. Kalau di Masjid Aryat itu kubah timur tengah, yang di sini kubah Jawa Tengah. Ya, kubah Jawa Tengah. Jadi ada perpaduan dua sim Simbol. hadirin yang dimuliakan Allah mari kita lanjutkan pembahasan adab bangun tidur ulangi dari awal ya adab bangun tidur bangun tidur merupakan sebuah nekmat yang sering dilupakan dan dipandang remeh oleh kebanyakan manusia mengamalkan berbagai adab bangun tidur merupakan cara terbaik untuk mensyukurinya, berikut adalah beberapa adab dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang bangun tidur Jumat yang lalu sudah saya terangkan nekmatnya bangun tidur, artinya kita bisa melek lagi itu harganya sangat-sangat mahal karena bisa melek, bisa hidup lagi itu, ya sama dengan kehidupan itu San. sendiri sedangkan untuk memperpanjang usia satu hari, dua hari, lima hari sepuluh hari, orang itu rela menghabiskan semua hartanya, buktinya yang di rumah sakit dipasangi infus dipasangi alat bantu, pernah? pernafasan, untuk apa? untuk memperpanjang hidup Hidupnya, biayanya berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta dihabiskan uangnya untuk semua itu Berarti mahal tidak ini Nekmat bisa hidup ini? Mahal, lah kita tiap pagi melek bisa hidup seger Kita menganggapnya biasa-biasa Saja Kebangetan tidak ini? Bu huh? Nah ada, ada ibu-ibu ada Kebangetan buatan bu? kebangetan ya Bu ya. Bapak ini kita ini kebangetan karena kita merasa itu biasa-biasa saja padahal itu nikmat yang luar biasa. Lah kalau pagi kita udah ngaget hidup itu bukan suatu yang luar biasa. Karunia hidup itu biasa-biasa saja berarti sejak pagi kita sudah kufur nikmat. Sejak pagi sudah kufur nikmat. Lah kalau udah kufur nikmat kira-kira dapat balasan dari Allah baik atau yang enggak enak? Ya Kalau kufur nekmat, ya balesannya enggak, eh, enggak enak Makanya kalau pengen hidupnya dari pagi Sampai nanti tidur lagi enak Kunci pertama kali adalah Membuka pagi itu dengan bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang nomor sah, nomor satu Kita sadari dulu nekmat Nah adabnya satu Waktu mau tidur Udah pasang niat Waktu mau tidur Pasang niat, saya pengen Bangun sebelum subuh Ayo, sudah pasang niat gitu belum? Sudah Sudah pasang kecekeleh Saat tangini Sudah pasang niat ya. Tapi yang namanya anmi ya Mokdarinun bife'ali Niat itu harus seiring dengan perbuatan Kalau memang niatnya ingin bangun sebelum subuh Ya jam bekernya, alarmnya dipasang Dipasangnya jangan jam setengah enam Eh, pasang jam setengah am, empat misalnya Atau dipasang jam empat kurang seperempat empat Atau dipasang jam tiga Minimal setengah jam sebelum agar subuh Dan masang bekernya itu dibuat yang berganda-ganda Jadi kalau dimatikan nanti nyala lagi Dimatikan nyala lagi Dan usahakan punya alarm lebih dari satu Karena kalau alarmnya satu dijamin lebih menang ngantuknya ketimbang alarmnya Betul, betul. Jadi alarmnya harus ba? banyak. Lebih dari satu. Biar apa? Biar kalau yang ini kita matikan, nanti yang ini juga ungi. Dan khusus alarm bangun tidur, jangan pilih yang musiknya slow. Oh, bangun tidur kok tambah kasih musik buat alarmnya itu. Leri, ler. Leri, ler. Ya, tambah turun. Ya musiknya yang nge-rock gitu ya. Bengong tanggong-tanggong yang didengar gak enak gitu. Biar kita bangun. Kemudian pasang volumenya yang paling ke keras. Cari alarm yang bunyinya itu kring sak kampung tangi pun. Yang kerasnya luar biasa. Biar apa? Biar kita bangun. Memang harus dinyati, itu niat. Kemudian apa? Titip pesan. Sama siapa? Pasangan hidupnya. Kalau kamu bangun duluan tolong bangunkan sa saya. Jangan sampai pasangan hidupnya Aku nyawang turumura tego mas Saya kok angler ya Gak tegas Saya lihat tidurmu ini kok anglernya luar Biasa jadi biar tidurnya Jangan sampai seperti itu Kemudian Selain titip pesan sama pasangan hidupnya Atau yang di rumah Biar kita bisa bangun awal Baca doa Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali Rahimahullah Doa ini bid'ah. Ah. Ya, Doa ini bid'ah bid Jadi kalau ada orang ngomong doa itu bid'ah Dan sesat Berarti itu orang A, aneh Kenapa dikatakan doa ini bid'ah Karena doa ini susunan ulama Bid'ah dalam arti Tidak ada dalam susunan doanya Nabi Muhammad SAW Tetapi karena di Al-Quran ada anjuran Udo'uni astajib lakum Mintalah padaku, berdoalah lah kepadaku Pasti aku kabulkan. Berarti doa itu Kalau susunannya ulama Namanya bid'ah yang hasanah Kalau seandainya disebut bid'ah Sebetulnya bukan bid'ah Sebetulnya itu amal so, soleh Kalau misalnya ada orang ngomong bid'ah Itu doanya enggak ada tuntunannya Ya rot, rot doa aneh ah, kalau ada orang yang ngomong seperti itu jawabannya cukup tuntunannya ada. Mana tuntunannya? Ud'uuni astajib lakum. Perintahnya Allah berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Terserah Rasul udah ngajarkan doanya apapun. Yang penting doa yang baik tidak mendoakan jelek kepada muslim yang yang lain. Apalagi mau tidur, kita kemudian baca doa ini insyaallah ada jam beker dalam hati yang membangunkan kita semua. Doanya bagaimana? Allahumma a'ikizni Fi ahad bis sa'ad Ilaik Buat yang sakit Tidak ada yang apal Udah bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya saja Ya Allah tolong bangunkan Aku di jam yang Paling kamu sukai Gampang kan? Ya Allah tolong bangunkan aku Di jam yang paling kamu Sukai Di waktu yang paling kamu Sukai. Ini dipegang Ini namanya kita betul-betul sudah niat Pengen bangun sebelum uh, Masuk waktu su subuh Diusahakan setengah jam Sebelum adhan subuh Nah kalau ternyata Ada orang yang sampai bangunnya kesiangan Bangunnya kesiangan Adhan subuh Sampai matahari terbit Waktu subuh hilang baru bangun Orang tersebut kenapa Dalam hadis suai Bukhari dan Muslim Kemarin sudah saya terangkan Fala syaitan fii udunih orang tersebut telinganya dikencingi oleh setan Berarti kita sering enggak dikencingi setan nih Jujur mawan, jujur Sering enggak kita dikencingi setan? Nah, berarti telinga kita ini aromanya bagaimana ini? Pesing Kalau kencingnya manusia aja pesingnya seperti itu ya, kencingnya kucing pesingnya seperti itu. Lah kalau kencingnya setan kencingnya seperti apa? Tak ya. bisa dicium secara dohir Itu penciuman secara batin Makanya orang-orang yang soleh Kalau ketemu seorang yang sok telat tangi subuh Itu orang yang soleh Hidungnya ini langsung tiung-tiung-tiung kumut tiung, tiung, Kenapa pusing? Karena tercium aroma yang tidak eh Tidak enak Hidungnya orang soleh tidak sama dengan hidung saya Tidak sama dengan hidung kita-kita ini Hidung beliau ini hidung yang peka sekali kalau ada toat, aromanya harum ada maksiat, aromanya bu busuk kadang-kadang hidung kita naik pangkat kadang-kadang, jenengan mungkin pernah ngalami kadang-kadang naik pangkat bang, kok tiba-tiba bisa mencium sesuatu yang harumnya luar biasa padahal gak ada harum-haruman mungkin setiap jenengan pernah pernah ngalami, mungkin tapi itu kan kadang kok kolol pas pas ngepasi kita pas bagus mungkin ya Hidungnya naik kualitasnya Tapi Kadang juga hidung kita nih Bagus kualitasnya mencium aroma yang busuknya luar Luar biasa Ini hidung Punya kekuatan untuk mencium Yang dohir maupun yang yang batin Nah orang-orang soleh Seneng di pengajian Kenapa? Karena di pengajian hidungnya orang soleh Mencium aroma-aroma yang wangi secara batiniah. Makanya dikatakan Kalau dibacakan sholawat Dato'iya batil dihil majalisuwal mahaafil yang namanya tempat duduk yang namanya tempat pertemuan itu akan jadi harum kalau di situ dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang solawat, langsung tempatnya jadi harum. Saya ada sedikit pengalaman pribadi yang mau saya ceritakan. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah dengar, kanan bib? Ya. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah, pernah dengar. Sebagian yang lain mungkin belum. Ya kan nanti ya ini pengalaman saya beberapa belas tahun silam Sudah lama berarti ya beberapa belas tahun silam oh, bener -bener. Ya. jadi saya mau berangkat pergi ke acara haul di Jawa Timur pas bulan recep ya pas di bulan recep ahad pertama bulan recep naik mobilnya sepupu saya, mobilnya espas, mobilnya espas, ada berapa rombongan, di ngawi, mampir di warung makan, di pinggir jalan gitu ya, sebelum ngawi, daerah, kalau kanan ke ngerampe itu, tempatnya truk-truk berhenti itu ya, mantingan apa, mantingan, ya? Ya, di mantingan itu ada warung, masuk di warung, duduk, saya lihat, ada ayat kursi, ditempelkan di tembok, kan macam-macam gitu, seneng saya tulisan-tulisan islami gitu, makan. tapi begitu saya noleh di sampelnya ayat kursi kaget saya, kenapa? di situ gambar poster-poster tanggalan wanita-wanita telanjang. yang yang masang kan gak, gak ngeh gitu ya, jadi itu apa namanya tanggalan, tapi gambarnya wanita yang gak bener. ini di dirogoh nih pernah nih teman saya tuh, dapat hadiah dari Dealer mobil tanggalan, nggak dilihat, ditempelkan di situ, belum dibuang gitu ya? Gambarnya perempuan ya, roket cekak so. cok, Saya bilang, wah ini yang datang pengajian sini bingung ini, nyawang seperti itu, untung di bagiannya perempuan gitu ya? Ya pernah terjadi. Jangan ayo langsung buang ini, nah, jangan sampai kecolongan dengan gambar-gambar seperti itu. Saya ngomong sama yang punya warung, bu mas ngapunten, jenengan ini bagus, itu ayat kursi itu Allah itu Rasulullah bagus lah ya Allah itu Rasulullah. Tapi sebelahnya yang enggak bagus. Jangan mau berkah mau, tolong dicopot. Boleh enggak dicopot? Oh boleh boleh, saya copot kan, boleh boleh. Air saya copot tu, saya turunkan. Jadi saya duduknya senang, makan enak, bisa nyopot wang wedok udul. Ya, biasa saya co copot itu, senang saya puas. alhamdulillah, ini dakwahnya langsung berhasil. Ia ya, sama guyon, sama ketawa, sama senyum gitu kan? Naik mobil espas lagi, berangkat. Berangkat ke Jawa Timur Ke Kediri Tapi di desa Sampai dekat Nyawi, alasnya Nyawi itu Di mobil di situ kita cerita-cerita orang-orang soleh Menceritakan orang soleh Mobil itu ditutup rapat Jendelanya ya AC nya nyala Kecepatan 80 km per jam Tiba-tiba ada aroma Garu yang le jauh lebih enak Dari yang jenengan ar aroma yang jenengan cium Ini kan enak ya Nah Ini aroma kayu gahru yang mahal itu Di mobil tercium Karena kita men menceritakan orang-orang yang yang soleh Bukan cuma saya Saya noleh ke kanan saya Kanan saya noleh ke saya Yang di depan saya noleh ke saya Belakang juga noleh ke saya Barang-barang ngomong gahru gahruang ini luar Biasa Satu mobil mencium nah, Itu tidak bisa dilogika Kecepatan 80 km per jam Jangan mau ngomong Bagaimana bakar gahru gitu Tidak mungkin Ya ini mobil kecepatan tinggi Nah setelah itu ada yang letok satu Ngerasani Ngerasani Subhanallah langsung seketika bau itu berubah Batang tikus Satu mobil nyium Saya sampai, nah ini batang tikus Bau dari mana ini? Gitu kan? bau dari mana? Gak tau dari mana ini Jangan-jangan dari luar, coba jendelanya dibuka Jendelanya dibuka, kena angin Baunya itu gak hilang gitu. Terima kasih Tifar Kabuki guruh-guruh ngerasani. Guruh-guruh ngerasani. Ya cuman sekali itu, dirup, apa namanya, diwujudkan mencium aroma yang antara aroma harum sama aroma busuk, dalam satu kesempatan jadi satu. Nah berarti kira-kira aromanya saya dan jenengannya apa ya? Batang tikus nopo garu. Ya Batang tikus atau ga? Garu. Ga ya insya Allah aromanya harum. Nah biar harum bagaimana? Paketar Parfum Parfumnya apa? Fikrullah Entah itu sholawat Entah itu tasbih Tahmi, takbir, tahlil Entah itu kiraatul Quran Itu menjadi pengharum Untuk aroma-aroma aroma kita Yang tidak enak Maksiat kita Ini kan numpuk Nah ini perlu dikasih pengharumnya Pengharumnya apa? Sholawat Pengharumnya apa? Fikir Pengharumnya apa? Baca Al-Quran al Itu menjadi pengharum Sehingga orang yang ketemu kita Kalau ada orang soleh Katusan sidi Ambulnya wangi wong oh soleh gitu ya kapusan sih, sidik gitu jadi biar orang sholat itu tidak terganggu dengan aroma kita, makanya kalau kita berangkat pengajian, karena di majlis seperti ini saya yakin lebih dari satu turah-turah itu, orang-orang yang punya diberi Allah kelebihan jangan sampai yang punya kelebihan itu terganggu makanya kita berangkat sambil di -fikir. makanya majlis ini dimulai dengan sholat-sholawat jadi ambunya kita yang baduk-baduk turang semua aroma kita yang gak enak-gak enak itu pasti sudah di bilang jadi jangan pernah merasa di sini ada yang aromanya tidak eh, enak semua aromanya wa, wangi kalau sampai nyium yang gak enak irungi sing rusak paham jadi ini pasti aromanya eh, enak harus lujuan kita harus seperti seperti itu nah ee, kok sampai situ apa tadi setan kencing ya? ya telinga yang dikencingi oleh setan telinga yang bagaimana itu yang dia terlambat tangunsu subuh sampai terbit Matahari. Makanya kita kalau bangun itu Begitu melek Yang nomor satu dijalankan Langsung mengusap wajah dengan tangan Wajah ini digosok-gosok Pakai pakai tangan musir kantuk Biasanya kan kita musir kantuk dengan dua tangan Ucap-ucep mata ya kan, Dibersihkan, diusap-usap Tujuannya apa? Biar ngantuknya hilang Jadi ngantuk itu Beliknya atau bersarangnya di wajah Gak ada kok ngantuk Di, di, di pundak itu gak ada Gak ya, ada kan, ngantuk itu dua, wajah maka buang dulu ngantuknya. Dengan apa? Wajahnya dusekul-sekul. Oh, ini ajarannya Rasulullah SAW. Jangan ngomong manfaatnya apa. Pesrasa takon manfaatnya apa? Lakon oh, no, donaui. No Diusap-usap wajahnya. Ya mengusap wajah. Hal pertama yang dilakukan seorang ketika bangun tidur adalah duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya guna menghilangkan bekas-bekas tidur atau ngantuk sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah dulu bangun tidur mengusirkan tuh dengan uh, dari wajahnya dengan mengusap-usapkan tangan ke wajah beliau. Tadi nah, pagi udah gitu belum? Kali yo, katanya ngono apa Ini menunjukkan kita belum terbiasa, belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa kita mantap sudah bib. Dan itu dilakukan dalam kondisi duduk jangan sama tidur kalau sama tidur diusap-usap ngantuk tetap kuat ya sama duduk duduk ini fungsinya apa selain untuk mengusir kantuk juga untuk menormalkan peredaran darah sehingga nanti kalau udah duduk kemudian usap-usap kemudian baca doa alhamdulillahiladziyahana ta'adama amatana wa ilaihin nusur baca doanya doa apa doa syukur Mucab Alhamdulillah dihayati dari hati. Terima kasih ya Allah, saya sudah dijadikan hiduplah lagi. Sebelumnya saya meninggal ya Allah, saya tidur. Sekarang saya melek hidup, bisa ngerup udara, bisa lihat anak, bisa lihat pasangan hidup, bisa lihat keluarga. Ini naqhid yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Dan baca pikir-pikir yang yang lain. Untuk apa itu dari segi kesehatan sangat bagus. Kebanyakan orang yang malam itu bangun kemudian jatuh adalah karena bangun tidur jegegal langsung bangun. Jegegal itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Hah? Apa deh, jegelak, lah jegelak lagi itu apa itu bahasa Inggrisnya? Wes pokoknya bangun tidur langsung mencolot gitu aja ya. Bangun tidur langsung loncat, tidak duduk dulu langsung bangun, langsung pergi menuju kamar. Mandi atau ke tempat yang lain itu bahaya. Kenapa? Keseimbangan tubuh belum kembali secara sempurna. Makanya bangun tidur duduk dulu. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Duduk baca doa. Doanya ada banyak. Silakan baca halaman 31, 32, dan 33. Itu semua sebagian kecil dari doa-doa bangun di tidur. Nah. Manfaatnya, baca doa bangun tidur Kemarin sudah saya terangkam, ini saya ulangi lagi Manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya, nanti tidak akan ditanya oleh malaikat dikubur Kalau meninggal dikubur, tujuh hari pertama manusia itu mengalami fitnah Fitnah kubur, tujuh hari per, pertanya Ditanya oleh malaikat itu prosesnya tujuh hari Ya, diintrogasi Diintrogasi malaikat dikubur itu tujuh hari. Makanya tujuh hari berturut-turut. Diajari ulama tahlilan. Nah kok wong tahlilan? Bitung dinah. Dia ngomong ngerokok. Saya ngomong Yosoko. Biasanya ya, begitu-begitu. Tujuh hari dia selenggarakan tahlilan. Itu mengirimkan doa. Biar yang dikubur itu nyaman. Jadi kalau ditanya malaikat. Jawabnya tenang. Ya dan mungkin malaikatnya enggak sempat nanya, baru mau nanya kiriman. Ada kiriman buat dia. Oh iya, silakan. Mau nanya ada ada kiriman buat dia. Lah ini kapan? Ya kan? Mau nanya, malaikat kan harus menyampaikan ada kiriman buat dia. Malaikat yang tugas menyampaikan kiriman, nganterkan kiriman. Yang mau nanya akhirnya mungkin enggak jadi nanya. Kan bisa namanya aja mungkin. Kalau enggak percaya tanya aja sama malaikat. Kan begitu. Namun mungkin nah, termasuk orang-orang yang tidur dia baca doa bangun tidur Kata almarhum Habib Anis Diambil dalam kitab uh, Kitabnya Hakim At-Tirmidhi ya, Kitab Hakim At-Tirmidhi Kitab Tasawuf Saya pernah baca di situ Pertama saya dengarkan penjelasan ini dari Habib Anis, Terus saya suruh nyari, saya cari di kitab ketemu di situ orang yang bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amacana wa ilaihin nusur. Nanti kalau meninggal dunia diletakkan di pembaringan kubur ketika malaikat berjalan menghampiri. Kapan malaikat berjalan menghampiri ketika orang-orang yang ziarah sudah pergi meninggalkan pemak. Pegat pemakaman saat langkah kaki ini pergi, malaikat datang di situ malaikat nah nanya di situ malaikat membangunkan. Wahyululah begitu melek bangun langsung ucap Alhamdulillahin lagi. Ah ya nah pada maha malaikatnya ngomong sama malaikat yang satunya. Oh rasa ditakoni. Pesmudeng lulus, ga usah ditanya dia udah bisa ucap langsung syukur kepada. Allah jadi orang ini lulus karena hidupnya rajin syukur ketika bangun di tidur makanya ketika meninggal dunia dihidupkan di alam barzah dia juga langsung syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala balasannya diberi oleh Allah pembebasan dari soal malaikat mungkar munggar wanakir kalau ada orang yang nanya kok bisa seksa kubur kok tidak ditanya e, pertanyaan kubur kok tidak ditanya Jawabannya sederhana Orang yang namanya hisab Perhitungan amal Itu kan jauh lebih dah, Dahsyat Yang nanya itu Allah langsung Kalau dikubur yang nanya Malaikat Kalau hisab itu nanti langsung Urusannya dengan Allah Nah yang urusan langsung dengan Allah saja Allah memberikan dispensasi 70,000 orang tidak diberi hisap, artinya ada tujuh ribu orang masuk surga tanpa hisap, Cuman tujuh ribu. Dan terus pulang lanjutkan ke cuma buat ya, Insyaallah Allah. Kau bisa yang tujuh ribu setiap satu orang gandeng tujuh ribu orang. Ya itu kan rotu akeh ya, tujuh ribu kali itu ribu. Saya kalkulatornya nggak ngerti, banyak yang jelas. Ya tujuh ribu kali tujuh ribu itu bah banyak. Itu masuk surga tanpa hisab. Tapi ya tetap sidik Kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang sangat banyak Dari zamannya Rasulullah SAW Sampai hari kiamat ini khusus Untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang perhitungan amal saja Bisa dibebaskan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Bebas apalagi Cuman yang namanya pertanyaan Kubur di antara manusia-manusia yang tidak akan mendapatkan pertanyaan di kubur adalah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika mau nanya Sayyidina Umar tuh malaikatnya udah ngomong, "Ini si setan aja lari." Ya, setan aja lari. Ketemu Sayyidina Umar tuh malaikatnya enggak berani nanya. Udah wibawanya seperti seperti itu. Haibahnya Sayyidina Umar seperti seperti itu. Lah, kita pengin semoga kita juga enggak ditak ditanya makanya kalau ada orang yang meninggal dunia ditemeni dulu jangan orang meninggal dunia kau pite dilebokke tinggal gitu loh ya seperti hewan jangan ada orang meninggal dunia tunggu dulu sampai diajarkan suruh nyirami makamnya itu ajarannya Rasulullah SAW makam tuh suruh ngasih air biar apa biar dingin pertanda roh rahmat makanya orang Jawa kalau ngelayat ke kuburan bawa kendi Kendinya diisi ah, air, rampung diisi siramkan, si ngramu kilo dalili. Jangan bilang tuh niru hindu dan lain seba, sebagainya. Itu tafuulan rahmat seperti seperti itu. Dan jangan langsung pulang. Antenono, dikawal dulu, ditunggu dulu, ditemani dulu. Kenapa? Karena yang hidup meninggal dunia, nah, alam kubur itu asing. Seperti bayi lahir dari perut, kok tahu-tahu muncul di alam yang besar, bingung kalau nah, kita nanti kalau masuk alam kubur juga kaget bingung enggak kok seperti seperti ini makanya perlu Ditemani dulu. Ya, ditemani dulu. Jangan segera tinggalkan makam. Duduklah di situ, bacakan doa, bacakan dzikir. Entah itu Al-Qur'an ya, entah itu kalimat tasbih, tahmid, lil takbir, selawat dan lain sebagainya. Seorang sahabat sampai wasiat. Kalau oh, ada orang nanya dalilnya mana nih model-model sing takok dalil ini biar denger seorang sahabat sampai sampai wasiat kalau saya meninggal dunia jangan kalian pergi dari makam saya tunggu saya di makam saya selama orang itu nyembelih onta sampai onta itu kemudian dipotong-potong dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat selama waktu itu kenapa dulu belum ada jam tangan jadi cara ngukur waktu Pakai selama Memerah su, susu Merah susu kambing itu berapa lama atau sekian Pakai yang biasanya Kehidupan di sana itu Apa ya, oh merah susu kambing Itu jadi ukurannya Selama nyembeli on, on dipotong-potongi Dibungkus, dibagikan Waktunya berapa Mereka udah paham Nah kira-kira itu waktunya sebentar atau lama Yang biasa nyembeli sapi Kurang lebih berapa? 2 jam oh, Sapi 2 jam Bukan kambing loh ya Untal segede sapi loh Sapi motong-motongnya Mecel-mecelnya itu ya oh, Bahasa enggak enak ya mecelnya Ya apalah pokoknya dipotong-potong Dicacah-cacah itu ya Dicincang-cincang bagiannya itu Itu kurang lebih 2 jam Lah mestinya kalau ada jenazah meninggal dunia Jangan kemudian dikubur-kuburnya yang cepat Tapi ninggalnya jika susu segerakan makamkannya, tapi kamu jangan segera pergi duduk di sana sahabat sampai wasiat kepada sahabat yang yang lain, lah kadang ini di kuburan ada orang-orang yang oh jangan kesan, jangan kesan, cepat, sing, cepat dulu yang mau punya kepentingan silakan pergi lah. jadi masalah, tapi keluarga dan sahabat-sahabatnya jangan seperti itu, duduk dulu nah kira-kira kalau sahabat minta dikancani dikancaninya apa sahabatnya ngelamun? maksudnya kuburan juga ngelamun, apa ngerasani? So, begitu. Tak ya, mungkin, pasti sahabat di kuburan itu Ya kira Quran, pasti ya berfikir Pasti ber, berdoa Nah ini loh uh, Nanti kalau orang yang mengucapkan ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amadana Wa ilahi nusur Di kuburnya, mereka itu otomatis Bisa ngucap lagi Gampang, misalnya kan? Gam? Gampang, tadi pagi baca enggak kita nih ya? Yang baca-baca Yang lupa, lupa Kira-kira banyak lupa atau bacanya? Jujur, Alhamdulillah. Cukup jelas, jelas ya. Jamnya kok cepat sekali ya. Udah jam setengah sepuluh. Kemudian bangun tidur setelah baca doa tersebut jangan lupa gosok gigi bersiwak atau gosok gigi bersiwak bisa dengan kayu siwak atau dengan apapun yang dinamakan siwak. Termasuk diantaranya dengan Sikat gigi dan pasta gigi Asal niatnya untuk bersiwak Itu sudah dapat pahala bersiwak Gosok gigi Kenapa? Tidur itu aroma mulut mesti tidak enak Ada tidak orang bangun tidur mulutnya wangi? Tidak ada kan? Kecuali orang-orang yang soleh awliya wasolehin, Mungkin begitu Kalau kita-kita ini Bu Bapak kalau bangun tidur mulutnya wangi atau tidak wangi bu? Oh Wangi Bu Bang ibu, kok tahu, ya, bangun tidur itu aromanya tidak eh. enak. Makanya bangun tidur sama Rasul disuruh gosok gigi. Coba lihat, belum carilah ajaran dimanapun yang mengajarkan agama loh ya. Agama mengajarkan bangun tidur, kamu itu duduk dulu, bangun tidur usap-usap wajah, bangun tidur doa, bangun tidur kemudian kamu itu gosok gigi. Cari di agama mana, tidak ketemu. Di Islam ini ngajarkan detil sekali. Sampai bangun tidur itu diajari sesempur. Namun, mungkin. Nah, seharusnya kita ini jadi manusia yang paling beradab. Manusia yang paling tahu, sopan san, Santun. Manusia yang hidupnya paling tertata. Dan itu harus diawali dari pagi hari. Karena pagi hari kunci kehidupan. Kalau udah paginya kepegang, maka nanti sepanjang hari juga kepeg. Kepegang, sayangnya pagi ini Kita sering kecolongan setan Pagi itu Sukahi, hilang, bangun-bangun Udah matahari ter terbit Sehingga pagi yang betul-betul indah Itu tidak kita rasakan Kira-kira betul enggak itu? Betul kan? Betul banget Ada ibu-ibu yang bilang betul banget Beb, saya lagi menstruasi Ini, ini, ini penyakitnya ibu-ibu Kalau lagi menstruasi orang sholat subuh, terus molor tidurnya. Ayo jujur. Apalagi yang sudah anaknya gede-gede. Ya, sudah gede-gede. Sudah ini, mumpung lagi tidak men, tidak sholat. Mumpung lagi tidak sholat. Astagfirullahaladzim wa adubu'leh. Kalimatnya itu loh. Mumpung lagi tidak sholat. Ini kalimat yang kira-kira apa orang kualat ini. Ibu-ibu itu kadang lupa. Kalau ngomong, lupa ya. Ki mumpung lagi, rasolat. Terus sepeh. Ya. Jadi nggak sholat kok mumpung itu terus bir. Ya. Kebetulan nih kita lagi tidak sholat manfaatkan nih, manfaatkan buat tidur salah gitu. Jadi walaupun dalam keadaan menstruasi, sekalipun bangun tidur itu pagi, jangan tidurlah lagi. Bangun dulu, mau tidur nanti jam setengah tujuh. Mau tidur nanti jam tuh, jam tujuh silahkan tidur. Tapi nek mati dulu awal pa pagi, jangan sampai hilang awal pagi. Karena itu kunci kehidupan. Kenapa? Rasulullah telah bersabda Assalamualaikum yang artinya umatku itu diberkati di pagi harinya. Itu keberkahan di situ. Nah, kalau kita hilang enggak ngambil yang enggak dapat barokah. Nah, kalau barokahnya pagi udah enggak dapat ya siang enggak dapat, sore enggak dapat, malam enggak dapat susah, dapat satu seterusnya. Artinya kunci nomor satu keberkahan di pagi hari. Kemudian setelah itu cuci tangan. Ini saya ulangi yang kemarin ya, cuci tangan, bangun tidur masuk kamar mandi, gosok gigi kenapa gosok gigi nomor satu cuci tangan nomor dua, karena dulu kalau gosok gigi tidak pakai air pakai siwak, ya pakai siwak jadi gak ada hubungannya dengan berjana atau tempat air tapi kalau zaman sekarang kita kan pakai pasta gigi, ada hubungannya sama air, makanya cuci tangan didahulukan daripada gosok gigi, cuci tangan dulu yang bersih, kenapa? karena Rasul telah bersabda jika setiap orang ahad kau minnahum, falyak qabla an yudkilah fi wazoh, fa inna ahad la yadri ainabat yaduh. Jika salah seorang di antara kalian tidur, bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan tangan itu di tempat nanti dia wudhu. Tak mandinya, jangan masukkan tangannya langsung. Kenapa? Tak ngeri tadi waktu tidur tangannya kemana? Jangan kalau lihat orang tidur kan tangannya macam-macam. Ada yang tangannya ngapun tenjir bersihkan lubang hidungnya ada nggak? Oh ada yang jawab ada. Ya ada orang yang tidur tangannya masuk ke ketiak ada kan? Ada. Ada yang tidur tangannya masuk kemana lagi ada kan? Nggak usah dibahas. Usin bahas sih. Ada kan? Ada. Jadi kalau kalau nggak masuk ke situ katanya nggak nyenyak tidurnya dan saya dia bangun tidur ada lagi yang lebih lebih ngeri lagi ya waktu tidur tangannya ini sukanya mainnya ke ke sini loh ada enggak membersihkan air liur yang ada di sekitar mulut bibir nih di pipi dibersihkan set bentar git set ini tangannya berarti kumpulan apa ini kumpulan macem, macem masuk bak mandi, bak mandinya itu untuk satu keluarga apalagi kalau satu RT bisa kita bayangkan satu RT, orangnya sama begitu semua nah ini kalau tangan tadi mengandung air liur yang najis sehingga masuk bak mandi bak mandinya jadi nak Najis airnya digunakan untuk mandi Untuk wubuk tubuhnya najis Semua sehingga ibadahnya bisa jadi kacau Semuanya cuman gara-gara Tidak mau cuci tangan dulu Sebelum masukkan tangan ke bak mandi Jadi yang penting bersihkan tangan dulu Islam itu luar Biasa Kita kalau ngerti gini semakin cinta sama Islam Bersihkan dulu nih tangan bersih sebersih bersihnya. Setelah itu wubuk dan sholat sunnah Nah ini yang kita bahas Setelah itu wubuk dan sholat sunnah Kemarin kan saya janjikan untuk bahas ini ya Wubuk dan sholat sunnah Cukup jelas sampai di sini? Jelas Wubuk, sholat sunnah Jadi ini penting Meskipun kita udah bangun Sudah baca doa, sudah kamar mandi Sudah cuci tangan, sudah gosok gigi Sudah cuci muka Kalau enggak wubuk dan sholat hati-hati Kenapa? Setan masih kuat Setan masih kuat. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Yakidu syaitanu ala kafiatir rosi ahadikum thala ta'ukad idanam. Salah seorang di antara kalian kalau tidur, kalau di, tidur itu di kalau orang Jawa bilang bun-bunannya di dahi atas dikit nih, di bumbung, di situ setan mengikat tiga ikatan mengikat, tiga ikatan dibundeli sama setan, diikat diikat dengan apa? dengan sihirnya setan, dengan sihir apa? sihir ngantuk aji-aji apa itu? sirup ya, eh, aji-aji si? sirup sirupnya itu pokoknya kalimatnya seperti ini dikulih obdah yadribu alaih galailan towila setiap kali dia ngikat satu setan tuh ngomong malam masih panjang sering ini hurung metu subuh ki hurung teko tenang, subuh cik dowo turuh si waktu ini jakeh, turuh si tidurlah, malam masih panjang tidurlah, subuh belum datang tidurlah, waktu subuh itu masih panjang, tidurlah Wong kamu baru bangun di awal subuh, awal ini jengku turuh si ini yang yang ngihir setannya langsung Nah kalau muridnya setan namanya Dukun aja itu ampuh Ampuh walaupun gak ampuh Tapi tetap ampuh Nah kira-kira kalau bah bah Dukun Setannya sendiri Yang niup ya, Ampuh gak Nah buktinya kita sering Berarti ampuhnya luar Biasa, itu bukan cuman satu kali Tiga, satu, dua, tiga Kenapa tiga kali? Memang tiga kali itu suatu hal yang yang apa ya unik. Kalau udah tiga kali mesti ya kan. Sekali saya maafkan, dua kali saya maaf, tiga kali dia ada maaf bagimu biasa ya kan begitu. Betul nggak? Yang namanya orang bercerai itu juga sampai di tiga kali, tiga kali, tiga kali itu untuk hitungan batas, batas maksimal ya, batas maksimal. Ini kekuatan tiga ikatan. Satu, dua, tiga. Yang satu turul, yang dua juga tidurlah, yang tiga juga tidurlah. Yang malam masih pan panjang. Kalau seorang itu bangun, ya seorang itu bangun. Wa idahsteeko tawafadzakarullah inhalat ukdatun. Dia bangun kemudian bikir, bangun ucap alhamdulillah, ucap bikir maka satu ikatan lepas. Satu ikatan lepas kalau bikir. Nah kalau bangun gak pikir langsung kamar mandi. Dia wudu yang terlepas juga baru satu. Masih ada du dua. Wudunya gak baca doa. Wah wow, selesai. Eh, ya. Kecuali kalau dia memang pikir kemudian wudu. Terlepas dua ik ikatan. Kalau cuman berpikir yang lepas baru sa satu. Nah kalau masih ada dua sihirnya setan. Kira-kira ini aji-aji sirip yang setan masih kuat tak? Masih, makanya banyak diantara kita kita kita ini bangun tidur sudah dikir, mapan lagi bablas. ayo, pernah atau enggak pernah? Pernah, mungkin kita sering begitu. Sebabnya apa? Ada setan memang. Setannya ada setan khusus spesialisasi buat orang jangan bangun subuh. Ini tim khusus setan. Ya, Tim khusus setan yang seperti itu Kerjanya dari mulai dia diciptakan Ciptakan itu uh, apa namanya, Jadi dia itu ada Setan yang bagian tidur Udah ada Kepala bagian tidur Ini bagian setan tertentu Kalau ternyata setelah dikir wudhu Terlepas dua Terlepas dua jangan sepelekan Satu ikatan setan itu kuat Makanya banyak orang sudah dikir Sudah wudhu Terus nyoba ngeleset sebentar nunggulah 10 menit lagi. Ya kan? Nunggu 5 menit lagi. Sudah wudu, sudah, sudah wudu, fikir sudah. Kurang apa? Salat sunahnya yang belum. Nyoba ngeleset sebentar, naruh badan di kursi atau naruh badan di tempat tidur, hasilnya bablas. Hasilnya bablas. Kenapa? Ada setan. Setan itu betul-betul ada. Ini memang mungkin enggak masuk akal gitu ya. Oh, seger. Bahkan sudah minum kopi, ya sudah minum teh panas dan lain sebagainya. Kok masih bisa ngantuk? Tidak, tiba-tiba, itu ngantuk datang tiba-tiba, bukan datang tiba-tiba, tapi memang karena ada setan jurus ngantuk. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ternyata dia sudah mudik selesai, faidah salat inhalat udah, faidah salat inhalat ilukat. Kalau dia sholat maka tiga buhul setan itu terurai terlepas. Kalau udah buhul setan terlepas semuanya fa asbaha nasyitan thayyiban wa illa asbaha khabitan nafsi kaslan. Kalau dia bisa melepas tiga buhul setan, maka dia bangun dengan jiwa yang enak, hati yang enak, nasyitan, semangat paginya. Segur semangat. Tapi kalau ternyata tidak, maka bangun dalam keadaan hati enggak enak. Tur males hati enggak enak tur males jadi kalau pengen anaknya itu bersemangat kita bersemangat pasangan hidup bersemangat kunci nomor satu bangun pagi pikir wudhu solat dah itu mesti sepanjang hari seger semangat hati enak jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanya... Kenapa hati saya kok suka gak enak? Diteliti. Tadi habis sebelum subuh bangunnya bagaimana? Hubuh dijalankan enggak? jalan enggak? Sholat sunnahnya jalan gak? Kalau enggak, salahmu diwi. Ibarat mobil... Mesti mobil-mesti lama ya. Pagi-pagi gak pakai dipanasi langsung depan. Berhubung. Paham kan? Berhubung. Nah ini tubuh kita perlu dipanasi. Panasi dengan apa? zikrullah nujuk sama salat sun sunnah. Nah, alhamdulillah ini yang dapat saya sampaikan. Jam 10 kurang sebu 10, Bu. Sudah cukup lama toh, Bu? Kok belum? Jam 10 kurang sebu 10. Nih, uh, sambil apa namanya? Nanti kalau ada yang mau nanya boleh Habib Muhammad biar ngasih tambahan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah in alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min zayyati amalina Mayyahdillah fala lah Wa yudlil fala falahadiyalah Allahumma salli wa sallim ala sirdina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya memang kalau setan di zaman dulu Itu ngasih ikatan cuma ketika tidur Ketika orang mau tidur Kalau setan zaman sekarang lebih canggih Gak nunggu tidur, orang pengajian kasih ikatan juga Awal sendenose Yang kedua dinggulose Yang ketiga meremose Akhirnya nanti waktu pengajian Tidur, pembagian roti bangun. Itu memang ciri khas setan zaman sekarang bodoh supaya itu. Kenapa? Kalau orang itu banyak yang seneng sama ilmu setan tidak seneng. Kenapa? Banyak musuhnya nanti. Ini ada satu doa dari Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi itu suatu ketika dia baca doa doa perlindungan sama setan itu waktu dia selesai nyebtakan doa, setannya datang. Setannya datang kemudian ngomong, "Ya Muhammad bin Wasik, kamu ndak mungkin tak goda, tapi tolong jangan sebarkan doa ini." Sampai setan mengadakan perjanjian dari saking dahsyatnya doa ini. Kemudian kata Muhammad bin Wasik, "Loh, Justru kamu ngomong gini Malah semakin semangat untuk tak, tak sebarkan Silahkan kamu goda saya Semampumu Saya juga akan semangat untuk menyebarkan doa ini Kata Muhammad bin Wasiq Doanya itu Allahumma Innaka salata alaina aduan Ya Allah Engkau itu memberikan kepada kami musuh Basiran bi'uyubina Yang memandang kepada semua aib kami Mutali'an ala awratina yang mana Dia melihat kepada semua kelemahan kami, yaroh Nahua wa kabiluhumin haytulah narohum. Yang mana Dia dan bala tentaranya semua memandang kami dan kami tidak bisa memandang Dia. Doanya, Allahumma faayyishuminna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, buatlah Dia putus asa kepada kami. Sebagaimana Engkau membuat Syaitan putus asa kepada rahmatMu. Wakan nit humina, kami kan n'tahu minafwik dan jadikan Syaitan itu, istilahnya, menyerah, menyerah untuk mengganggu kami. Sebagaimana Syaitan menyerah untuk mendapatkan maafMu. Terus lanjutannya, tak nak lupa ini. Ya, Lanabih sampai situ Jadi doa daripada Muhammad bin Wazi Nah karena itu sering-sering kita baca Doa untuk Menghindar daripada syaitan Doanya kepanjangan Ya sudah Itu yang pendek Dan tadi disebutkan masalah siwak Siwak itu Memang sunah pakai kayu arok Pakai kayu arok Akan tetapi Kesunahan siwak didapatkan pahala bersiwak orang itu maki segala sesuatu yang yang kasar. Asalkan jarinya, enggak boleh, pakai jarinya sendiri enggak boleh. Tapi kalau pakai jarinya temannya boleh. Ya memang betul, pakai kain ini bagian sininya baju boleh, bagian kerah ini boleh atau pakai tisu boleh atau pakai rida juga boleh, sorban itu juga boleh. Kalau pakai jari enggak boleh, jarinya sendiri. Carinya temannya boleh. Di antara manfaatnya siwak itu banyak. Di antaranya, raqatan bi siwakin afdalu min sab'ina raqatan bi siwak. Dua rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaatan tanpa siwak. Ada juga as-siwaku lil fam, mardatun lirab wa majlatun lil basar. Siwak itu Menjadikan mulut bersih. Menjadikan Allah itu rito. Dan menjadikan pandangan matanya menjadi tajam. Di antara manfaat-manfaat siwak itu banyak sekali. Di antaranya ulama itu menyebutkan. Kalau sering siwakan. Bisa menambah cerdasnya akal. Kalau sering siwakan juga. Menambah fasoh hatul lisan. Jadi semakin fasih lisan Kalau sering pakai siwak. Itu banyak. Itu para ulama. Buat faedahnya siwak ini Manfaatnya siwak sampai 70 Di antara salah satu manfaatnya siwak Itu Yaitu membuat takut musuh Nah Ini kalau kita Memaknai Maksudnya apa? Siwak itu menjadikan seseorang Itu terlihat berwibawa Membuat takut musuh Pernah ada sebuah pengajian Ini muridnya Seorang ulama besar Muridnya tanya Oih guru, kenapa siwak itu kecil kok bisa membuat takut musuh yang besar? Dijawab sama gurunya. Memang dulu pernah ada sebuah kisah. Jadi pernah suatu ketika setelah zamannya Rasulullah Fad, itu mau mengadakan pelebaran daerah. Kemudian masuk tentara Muslim masuk ke satu kota, nyerang, dibukul mundur. Nyerang lagi, dibukul mundur lagi. Minggu akhirnya ini Hari musyawarah kaum muslimin Ini sudah ngerjakin sunnahnya rasul apa belum Suat-suat semuanya sudah Suat-suat sudah sudah juga Gopriya badia sudah juga Ada satu nyeletuk Siwakan kita belum Oh ya sudah Kalau gitu sekarang potong kayu-kayu itu Kemudian kita pakai untuk siwakan Nah waktu Motong kayu dan bersiwak Itu ada mata-matanya musuh lihat yang melihat Ini kaum muslimin ngasah giginya bagi gigi kita ini Wah Ini bahaya ini Ini kita mau dimakan ini sama kaum muslimin ini Sudah diasah ini giginya Akhirnya berita ini disampaikan sama teman-temannya Mentalnya jatuh Ketika diserang lagi Akhirnya kaum muslimin menang dan menguasai daerah tersebut Ini salah satu manfaat daripada siwak. Cuma kalau sudah siwakan dan dipakai buat gigi orang Jadi Kekunannya siwak sangat banyak sekali. Yang jelas, siwakan itu gampang kok. Cuma kalau kita pakai tisu saja, satu kali ngusap ini aja selesai. Dapat pahalanya siwak. Kalau sholat, 70 kali lipat pahalanya dibanding sholat yang tanpa siwak. Mungkin cukup ini. Dari Saya kembalikan lagi. <laughs> ya. <tuh> Ada yang dimuliakan Allah SWT. Ya, dari tambahan yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat. Jadi gigi kita udah siap buat gigit-gigitnya. Iya, <guluh> yeah. tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan praktekkan. Ada sedikit mula Allah. Emang betul kalau pakai kain ini apa namanya dapat sunah siwak. Tapi ingat juga an-Nabawatu minal iman. Jadi jangan nanti di masjid pakai bajunya semuanya semua. -semua. <guluh> ini yang ngajari guru saya. Kalau orang lain punya pendapat lain terserah. Kalau guru saya ngajari jangan di masjid pakai. Baju begini, karena an-Nabawatul Minal Iman juga harus diperhatikan. Sunnah Rasul itu satu dengan yang lain saling ber, berkaitan, ya. Jangan sekarang mau cari kayu arak kan banyak kan dijual itu murah dan, dan mudah. Kalau tidak bisa ya udah mau ke masjid, gosok gigi selesai, oh, ya dapat fatihah gitu. Dapat fatihah, sunnah. Paham ya? Jadi esensinya siwak ini ya gosok giginya dulu. Esensi yang sebetulnya itu bersihkan gi, gigi. Paling abzol, karena di zaman Nabi itu adanya kayu arak gitu ya, makanya yang paling abzol dengan kayu arak dan kayu arak ini memang punya keistimewaan, zat-zatnya itu kalau dibuat pasta gigi memang luar biasa sehingga ada kan pasta gigi siwak tu ya dari bahan-bahan kayu, kayu arak dan hikmah-hikmah lain yang kita enggak ngeti yang, yang di, ada dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada juga sedikit apa namanya? Tambahan lagi uh, Doa dari Doanya Sina Muhammad bin Wasik Dulu pernah saya bagikan kan? Belum? Saya sudah janji tapi belum bagi ya? Belum? Ibu-ibu oh, yang rebus sore kelihatannya InsyaAllah nanti jamat depan saya bagikan ya, ya Itu doa dibaca uh, Pagi sama sore lah ya, Pagi sama sore Sekali-sekali Jadi yang pagi buat perlindung sampai sore Yang sore buat sampai apa? Pagi Insyaallah nanti Jumat depan saya bagikan, tolong teman-teman saya saya diingatkan sekaligus untuk bagi apa namanya pembuka masjid saya yang dengan bacaan sholat ya, tolong saya di, diingatkan. Maaf belum bisa Jumat ini karena kemarin saya ke ke Hong deh, ya. kelamaan perjalanannya. Mau Maudak doanya kira-kira? Mau Betul mau? Eh, betul. Ini nanti mau mau sampai rumah dibawa, dibagi, disimpan. Kita ke Eh ini dibaca. Eh, kalau memang enggak belum bisa ngapalkan, dipotokopi berapa yang sudah dapat nanti dipotokopi lagi. Tempelkan saja di rumahnya di bagian-bagian yang yang untuk solat, untuk dzikir. Jadi bisa kita kita baca. Kalau dibaca tiap hari nanti juga lama-lama ngapal. -lama Insya Allah akan saya kasih teks Latinnya. Jadi yang belum bisa baca bahasa Arabnya, bisa bahasa teks Latinnya dan terjemahannya Dibaca terus. Ada mungkin yang ngomong, ya itu kok, kok bukan doanya Nabi kok? Itu doanya ulama kok? Oh doanya ulama kok diagung-agungkan kok seperti seperti itu doa itu ya doanya na Nabi jangan doanya ulama. Ini kan orang rot doa aneh. Oh Rasulullah sendiri SAW minta doa kepada ulama. Siapa ulama yang diminta doa Rasulullah SAW? Syaikhul Muslimin Umar bin bin Khattab radhiyallahu taalaanu. Wahai Umar jangan lupa doakan saya. Rasulullah SAW masih minta doanya Sayyidina Umar Ibn Khattab Doanya ulama Itu bagian dari doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasul mewariskan ilmunya kepada para Ulama Jadi kalau ulama punya doa tertentu ya Ulama punya amalan tertentu Itu wujud daripada ilmunya Allah yang diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian diberikan kepada ulama ter tersebut al ulama waratsatul anbiya karena para ulama adalah pewaris para nabi nah kalau untuk doa saja suruh nyari dalil ya ini aliran yang paling ruwet Wa mumet ya, ruwet dan mu? mumet dah pokoknya jenengan jangan bingung-bingung lagi sama yang model begitu, begitu begitu jangan sampai kita bingung jalan terus yang eh, kok istiqomah insyaallah manfaat amin tepat jam 10 doakan Bangunannya cepat selesai ya Cepat selesai, cepat selesai dan barok Barokah, manfaat, aman, selamat Terus bisa Dari tempat ini menghasilkan uh, Hidayah sebanyak mungkin Khususnya untuk yang yang Tinggal di tempat ini, yang, yang Ngurus di tempat ini, yang ngajar di tempat ini Yang hadir di tempat ini Khususnya untuk kita-kita ini Dan selebihnya untuk yang lah Yang lain, mari kita Bacakan dulu nih, permohonan-permohonannya Banyak sekali ya Mohon doa kesembuhan dan dihilangkan dari penyakit Bapak Hadi Suprapto, Bapak Kamto Wiyono dan Ibu Tri. Amin semoga segera sembuh dan segala macam penyakitnya. Juga untuk Kirena Anisa dan Muhammad Fadhil. Kemudian uh, mohon doa untuk Aditya Ahmad Fauzi semoga cepat selesai urusan-urusannya lancar. Kemudian untuk Mbak Evi semoga bisa beli rumah Yang bisa untuk majelis Dan untuk Sri Wahyuni dan Evi Semoga diberi keturunan Amin. Mohon doa untuk Ibunda Mas Agung ya, uh, Raudah Yang telah meninggal hari Rabu kemarin InsyaAllah uh, Dijadikan kuburnya sebagai teman-teman surga diampuni segala dosanya Dan diterima semua amal solehnya Kemudian untuk Ikhwan Zidni Ahsani bin Jumadi Widodo Semoga lulus dengan nilai yang baik Kemudian untuk Fadhilatul Zahra Yang di Madura yang meninggal tadi sore jam 5 Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT Amin Kemudian untuk Ananda Dini Nilam Sari Ya Semoga diberi kemudahan dalam belajarnya Amin Kemudian untuk siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah Yang akan menghadapi ujian nasional tanggal 6, 7, 8 Mei Semoga diberi kemudahan dalam mengerjakannya Dan lulus dengan hasil yang terbaik Kemudian doa kesembuhan untuk Ananda Alif Nurnovya Arianto dan juga untuk sukses-suksesan dalam UP, UPTN Edisa Nuraini Binti Sarono Semoga yang sakit sembuh, yang ujian lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian untuk uh, Ibu Aisyah uh, yang sedang, kemudian juga untuk keponakan dari yang minta doa ini yang di Bali sedang sakit dan untuk uh, Mbak Ningsih semoga sembuh dari segala macam penyakit. Kemudian untuk Ananda Ratri Wi lestari, eh, semoga hmm, mendapatkan apa yang diinginkan dengan dengan yang sebaik-baiknya, selamat dari hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Dan kemudian untuk Mas Trosol Karikarang Anom, semoga apa yang diinginkan dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk Ananda Nurul Komariah, semoga hasilnya uan nya nanti ujian hasilnya un nya yang yang baik bisa menyenangkan orang tuanya. Kemudian untuk Bapak Sobirin Pinjai Haji Soleman Tasnuri Ngasem Bandungan Semarang serta uh, agar sehat sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Bapak Kiai Bahar Mustofa Krasa Mojokerto Tengah Wonosobo, uh, semoga rohnya diterima Allah Subhanahu Wataala dan ditempatkan bersama para awliya ulul Kemudian untuk Ibu Sri Wahyuni Sumber Solo semoga lekas sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Muhammad Insan Mukhorid agar lancarkan bicaranya dan difasekan baca Al Quran serta hadisnya Rasulullah S.A.W. Amin. Kemudian untuk Ananda Afifah Nusaibah bin Mulyadi semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Setiati Yoga Pratama uh, agar bisa mengikuti jemaah Ahliyah Wasolehin. Kemudian untuk ke Haji Ahmad Nursidi Jamari Agar dapat Dapat meneladani Jejak beliau, kemudian e, Untuk Yang minta doa Di sini, agar orang tuanya Dapat kembali rukun dan Damai, rumah tangga orang tuanya Bisa menjadi rumah tangga Sekinah wadah warahmah, semoga rumah tangga Orang tuanya dijadikan sekinah Wadah warahmah Begitu pula rumah tangga kita dan rumah tangga seluruh Umat Islam Kemudian untuk Febrianto Joko Santo bin Zahari Dan Ari Triwibowo bin Zahari Yang mau buka usaha Aluminium dan kaca Semoga diberikan jalan dan berkah Amin. Kemudian untuk Seftian Trihandayani Binti Rustanto Semoga diberikan dan menuju untuk milik universitas Yang diinginkan Amin. Untuk kemudian uh, Muhammad Catur Prasetyo Dan Muhammad Kesar Kukuh Aldiansah Yang akan ujian nasional semoga lulus dengan hasil yang terbaik Kemudian untuk Muhammad Abdul Jalil bin Sajai uh, Yang ujian nasional Juga untuk Munirah binti Sajai Yang sedang sakit Semoga sembuh yang ujian segera lulus dengan hasil yang baik Kemudian untuk Bapak Suwarjo Ibu Surahmi Bapak Suwardi Ibu Bisran Nur Ayati Salsadu Yusran Eka Mahindra Rutfiah Winti Octaviana, uh, Hansa Devana Putri Semoga sembuh dari segala macam penyakitnya Kemudian untuk saudari Elis Jamuri akan nikah hari Kemes besok 9 Mei. Semoga acara pernikahannya berjalan lancar serta jadikan istri solihah dan keluarganya sakina, mawjahwar rahmah. Allahadzina huwalauknya dan salatin jamia nafi'ah alfaatihah. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kiamatulakhirah. Kamilah. Kamilah. Kamilah. Kamilah. Kamilah. Al-Fatihah dengan niat khusus untuk semua orang yang membantu majlis kita ini, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan apapun yang dimiliki, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik di sisi Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia dan akhirah diberimpakan rezeki yang borokah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Diberi kesehatan lahiria dan batinia, ditenteramkan hatinya, disenangkan hidupnya, dibahagiakan anak keturunannya, dijadikan dapat hidup bersama dengan pasangannya ilahilika illah, sambil bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan nikmatan hidup dunia dan kenikmatan akhirah. Allah duniyah al, al fatihah. Allahu bilal min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alrahmanir rahim. Ma'adikiyabiddin. Yakanambudu. Yakanastain. Ikhdin surah almustaqimah surah aladin. Nantaihim. Mghairilmudhu bi alainhim. Balaqadzilin. Amin. Panitia Pengajian Umum Tambuati 212 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban mengundang bapak Ibu Saudara Saudari Senin 6 Mei jam setengah 8 malam. Pak Darisah. Tempat Gedung Serbaguna Desa Gadingan dalam proses pengajian umum bersama Bapak Bupati Sukoharjo, Pembicara Ustadz Parsono Agus Waluyo, Kembang Goplang Kerap Karang Bandan. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan karyanya kami ucapkan terima kasih. Ya insyaallah yang bisa hadir hadir ya. Sekarang kita baca doa tutup majlis bagaimana biasanya.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 اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكذ جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز الخطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرب بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عوليك واسرب بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصل الله على سيدنا محمد وعليه صلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين Bapak Ibu terima kasih. Semoga tidak bosan hadir ke majlis ini. Ya, bosan nggak kira-kira? Nggak, Insya Allah ya. Doakan juga ustadznya nggak bosan ngajar ya. Amin. Semoga sampai di rumah masing-masing selamat sehat walafiat. Barakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.